Baik. Sebelum kita masuk ke pelajaran pertama, ada pertanyaan? Mungkin ada yang bertanya, "Ah, gimana caranya supaya bisa cepat belajar bahasa Arab, ya?" Karena biasanya orang tuh kepengin cepat, kepengin instan, ya. <gum> gimana caranya supaya cepat? Ya, sebenarnya tergantung dari ketumbuhan dan kemauan kita. Allah mudahkan Karena apa? Bahasa yang kita pelajari sekarang adalah bahasa Al-Quran Bahasa yang ditulis oleh Allah Oleh karena itu Jangan lupa Antum semua Untuk berdoa kepada Allah Minta kemudahan ya. Minta kemudahan Mudah dalam memahami apa yang disampaikan Dan tidak cepat lupa ya. Jadi ingatannya kuat Mohonlah. Mohon kepada Allah Jadi tidak bisa dipatok. 3 bulan atau 17 hari Bisa baca kitab mundur Belum tentu ya Tergantung orangnya Kalau Antun ingin bisa Insya Allah Allah mudah ya. Karena Sebuah ungkapan yang sangat terkenal sekali Menjadda wajadah Barang siapa yang bersungguh-sungguh Maka dia akan mendapatkan Apakah orang Arab Menjadda wajad Barang siapa yang sungguh sungguh Maka pasti akan mendapatkan Insya Allah